Irmis satu tembang lagu kembali saya hadirkan buat kamu semua Yang minta ada rindu wajari diangkat monade Ada rindu sudah